Apa sih takabur itu? Al-kibr itu apa? Sombong itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya sombong, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Dinasehati baik-baik. Jangan begitu. Ya. Ya. menolak nasihat, menolak kebenaran, wahom tunas dan malah melecehkan manusia, meremehkan manusia, merendahkan, kibir, orang datang menasehati, malah orang yang menasehatinya direndahkan. Itu al-kibir Sombong Dan Ingat Kesombongan itu pasti ada Akhirnya Maka Ketika kita menghadapi Kesusahan, ketika kita menghadapi Kesulitan Semakin merunduk Bagi orang yang beriman, semakin merunduk Semakin ia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin ia menyadari banyak kesalahan. Ya, semakin ia sadar diri. Ya, untuk kemudian. Ya, ia berupaya memperbaiki diri. Ya, ketika ia menghadapi berbagai. Kesulitan-kesulitan Orang-orang kesulitan. ya. nah, yang beriman Yang penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Kesusahan yang menimpa dirinya Adalah menjadi bahan Muhasabah, bahan introspeksi diri Adakah sesuatu yang salah pada diri Adakah dosa Yang telah diperbuat Oleh diri ini Sehingga dari situ kemudian Ia berupaya untuk memperbaiki diri Berupaya untuk memperbaiki diri Mendengar nasihat Ia akan menerimanya dengan penuh Kesungguhan Karena ia ingin memperbaiki Diri Itu perbedaan Seseorang yang memang memiliki itikad yang baik Memiliki keyakinan yang baik ya. Berusaha untuk menjadi orang yang baik ya. Sehingga ia berusaha Untuk senantiasa ya. Berada di atas al-haq Senantiasa Berupaya untuk senantiasa ya. Menjalankan apa yang dititahkan Alah Allah dan Rasulnya ya. Dia orangnya Terbuka ya. Mau Diberi nasihat walhamdulillah Senang Menerima nasihat Tidak lantas memukul balik Orang yang memberi nasihat Ya Nah, tipe-tipe orang yang kibir diberi nasihat, dia memukul balik. Bukannya menerima nasihat, bukannya mengucapkan jaza kumulahu khayrak. Ya. Orang yang memberi nasihatnya, tapi dia memukul balik, ya. membuka Aib cacat celah orang yang memberi nasihatnya. Alah, kamu aja juga begitu kok. Alah, kamu aja gini kok. Itu kondisi yang tidak sehat pada dirinya ya. Ada serpihan-serpihan heket ya, Nafsu untuk membalas dendam ya. Ada serpihan-serpihan ya, hasad Untuk menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya ini adalah sikap yang sangat buruk, sikap yang sangat jelek Karenanya Kesusahan yang menimpa seorang hamba Itu menjadi batu ujian Apakah ia kemudian akan bisa Tegak, berdiri, berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran Atau ia menjadi Sesuatu yang terlempar Dan kemudian ia terbuang Na'udzubillah ya, Na'udzubillah